SMP Tulaan. Yawis. Tulaan, alhamdulillah. Ako yasumanko, The Vic Music Istimewa. Istimewa. Jihan Audi. Maksudu. Iya, Ciao. Kita lagi, Mas kita Katsas, että taku. Help me! Wow. Terima kasih. Wow. Terima, kasih juga, terima kasih juga Mas Giri. Terima kasih. Juga. yakin. Yakin cuman itu oh, aja. Yakin cuman itu aja. Halo lagi Mas Giri. Barara, yakin? Barara katanya kalau enggak terima kasih apalagi ditanyain Mas Giri tuh. Yakin cuman itu aja. Terus apa lagi dong? Eh? Lagu apa lagi? Enggak tahu. Mau ini. Oh, mau. Omong. Omong. Oke guys, kalian cukup buat buat lagu dari saya, <laughs> Barang Taufik Music ISTI. Mewah, luar biasa, luar biasa. oke, okay, kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi, Geyong, um, Geyong, amin, amin. Okay. Mas Gery di sini aja ya. Okay. Wow. Oh, kenapa luar biasa. Disini disini di sini aja pokoknya. Eh, Rarang ribuan rasa terima kasih kepada jajaran tim keamanan tentunya. Aku Mas Gary, sebagai warga negara yang baik Betul. adalah warga negara yang taat dengan hukum. Ya, okay. sesuai okay. dengan izin yang ditentukan dari jajaran tim keamanan jam 4 harus selesai kegiatan. Okay. Maka dari itu terima kasih kepada duk musik juga HD. Video semuanya. Iya juga dari BK Perode Yeah. Terima kasih dan semoga saja sore hari ini adalah sore yang penuh dengan barokah ya. Untuk fannya yang maskeri ya nanti apabila foto-foto jangan sampai naik panggung ya ada tempat yang tertentu. Betul. Untuk Bapak Kapolsek Bapak Nandramil Matur Semadun dari kasih. jajaran Tim Keamanan terima kasih. Rara maksud hati kepingin memeluk gunung hmm. tapi apa daya tangan, tangan tak, tak sampai. Maksud hati dia ada mystery yang tak selesai. Cukup sampai di sini. di sini. Selamat sore dan sampai jumpa.